Mitra bisnis, rencananya pemerintah akan menandatangani perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China atau FTA yang akan mulai berlaku awal tahun depan. Bila ini terjadi, sepuluh sektor industri nasional diperkirakan akan terpuruk bahkan bangkrut. Pemerintah pun diminta untuk m e n u n d a penandatanganan perjanjian FTA tersebut sambil membenahi berbagai persoalan dalam negeri yang telah menghambat daya saing industri nasional. Nah untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Masyarakat Telematika Indonesia Hidayat Cokrojoyo. Pak Hidayat, bagaimana komentar Anda? Sebenarnya kalau benar-benar free trade yang diharapkan selalu kepengennya dua-duanya diuntungkan. Karena ada produk-produk yang dihasilkan oleh China. ブロム、ディズニー、カルチャー、カントリアン、バイ menghadapi itu. Tetapi sebenarnya free trade itu juga menyebabkan harganya secara relatif murah bagi rakyat karena pada waktu dimasuk di sini tidak bisa kita k e r j a begitu. Kalau kita tidak siap, apakah negara-negara ASEAN juga sudah siap Pak? Nah itu, beberapa negara ASEAN yang lainnya ada yang mengkonsentrasi sisinya, misalkan di kelapa sawit begitu ya. Dan kemudian mereka bisa bisa me mengolah k e l a w a s a w i t n y a itu. Jadi, dengan demikian, pada waktu diekspor ke China, maka China bisa beli dalam jumlah yang cukup besar. Tetapi kalau kita tidak bisa mengolahnya, maka yang, yang mau dijual ke sana kan n gak bisa. Jadi, atau jual dalam bentuk raw material begitu. Raw material selalu murah harganya karena nilai tambahnya belum ada. Nah, jadi seperti Malaysia begitu, dia sudah bisa mengolah. minyak bapak sawitnya sehingga mereka sudah diuntungkan. Industri telematika kita sudah siap belum Pak?、Uh, kalau produk mereka yang berupa hardware、uh, saya kira sudah membanjiri sejak dulu karena kita memang tidak memproduksi. Dan kalau kita mau memproduksi jumlah yang kita produksi sedikit sedangkan mereka kalau memproduksi,、uh, mau berbeda. Di dalam i d hal itu sudah hampir tidak mungkin Jadi lebih baik kita、e, Memanfaatkan free trade itu Dengan, dengan akibatnya barang mereka Disini harganya turun、mungkin. Nah tetapi kita harus Bisa、e, mengirim sesuatu Yang berbeda kepada mereka Misalkan mengenai software Jadi di dalam development of software Games dan sebagainya itu Maupun fasilitas-fasilitas Kita bisa jualan buat mereka、begitu. Kalau yang dibutuhkan industri ini apa Pak? Di Indonesia ini kan seringkali misalkan komunikasi. y a d a r i nantinya banyak IT itu atau ICT itu yang transaksinya lewat website, lewat internet. ya Nah, fasilitas internet di Indonesia sendiri kurang bagus. Seharusnya Indonesia harus memiliki sendiri、uh, jaringan internet、uh, fiberoptik antar pulau dan sebagainya yang disebut dengan p a Laparing itu. Kita harus sudah siap dan itu harus dimiliki oleh Indonesia, jangan sampai hal itu dimiliki oleh asing. Dengan demikian, maka kalau orang mau menjual suatu produk, misalkan produk games, apakah produk aplikasi dan sebagainya, dia mau tidak mau, dia harus kerjasama dengan perusahaan Indonesia yang memiliki jaringan itu tadi.、Gitu. Demikian Hidayah Cokrojoyo dan saya Rizal Andika.